Fainna astaqal hadith kitab wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam w wa shar al amur muhdathatuhaa w kulla muhdathin bidhaa. muslimin para hadirin dan juga hadirat muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Al Rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar radio Muslim dimanapun anda berada. Baik yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri Dan juga para pendengar Radio Majas FM di Kompleks Pondok Pesantren Jamilur Rahman Serta Radio Islamik Center Binbas Dan juga tidak ketinggalan pula kaum muslimin dan muslimat para pendengar radio kita di Madiun Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita insyaAllah ta'ala akan kembali melanjutkan kajian kita Kitab Riyadus Salihin Pada malam hari ini kita insyaallah ta'ala akan memasuki hadis ke 275 Hadis ke 275 dari bab al-wasiyah bin nisa Bab tentang uh, wasiat untuk berbuat baik kepada kaum wanita Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraqu aw la yafraq mu'minun mu'minatan inkariha minha khulqan radiya minha akhara la yafraq mu'minun mu'minatan inkariha minha khulqan radiya minha akhara au qala ghayra rawahu muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafrq. Janganlah la yafrq mukminun. Janganlah seorang mukmin membenci mukminatan, seorang wanita yang beriman. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Ini yani, janganlah seorang suami membenci istrinya. Inkariyah minha kulukon, kalau sang suami tidak menyukai satu akhlak dari istrinya, robiyah minha al maka niscaya dia akan suka dengan akhlak yang lainnya. Hadis ini hadis yang sahih diterbitkan oleh alimamu Muslim. Dan secara global Hadis ini adalah hadis yang sangat penting Sekali dalam e, Kehidupan Seorang muslim Ketika dia menjalin hubungan Dengan istrinya Dengan keluarganya Baik suami Kepada istri Ataupun istri kepada suami Hadis ini melarang kita Sebagai seorang mu'min untuk Membenci istri kita dan kita tahu Bahwasanya yang namanya Istri, wanita Itu tidak akan ada yang Sempurna ya, Tidak akan ada yang sempurna Apalagi sebelumnya telah kita pelajari Bersama Bahwasanya salah satu sifat Wanita itu adalah Awaj, bengkok Karena memang Dia keturunan orang yang bengkok Yaitu keturunan Hawa Dan Hawa Kulihat minat dila. Hawa itu diciptakan dari tulang tulang rusuk, ya. dan sifat dari tulang rusuk adalah bengkok. Maka ketika kita menikahi seorang wanita, maka camkan dalam diri kita bahwasannya kita itu menikahi seorang yang tidak sempurna. Ya, pasti akan ada kekurangannya apa faedahnya faedahnya adalah bagi para pemuda ini yang belum menikah ya dan juga bagi para pemuda yang akan menikah lagi ya, yaitu kalau cari calon itu jangan terlalu idealis idealis boleh akan tetapi anda mendapatkan yang paling sempurna itu tidak bisa rasulullah saw mengatakan bahwasanya Tungkahulmar ahli Arba. Wanita itu dinikahi karena apa? empat perkara. Jadi alasan seorang laki-laki menikahi seorang wanita itu empat dan empat empatnya ini boleh, boleh anda jadikan alasan untuk menikahi seorang wanita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam li jama liha karena kecantikannya. Jadi Pria mana yang tidak mencari wanita yang cantik ya, Jadi boleh Seorang laki-laki, seorang pemuda Yang akan menikah Maka dia menikahi seorang wanita karena kecantikannya boleh ya, Ketika ditanya kenapa kamu milih si fulana Karena fulana cantik pak Gak ada alasan lain, tidak Boleh atau tidak, boleh ya boleh Asalkan dia tidak Musyrikah ya, Bukan wanita yang apa? Musyrikah Wanita yang musyrik ya, Tidak boleh Kemudian setelah Selijamah liha eh, Lima liha Terkadang seorang laki-laki itu Menikahi wanita karena Hartanya ya, Tertarik dengan matanya kalau ditanya kenapa kamu ingin nikah dengan Fulan, Matanya indah. Mata apa mas? Mata pencaharian. <laughs> Matanya indah. katanya mata pencaharian. Jadi tertarik dengan harta si wanita. Boleh. ya Boleh. Ditanya sama bapaknya. Kamu kok pingin dengan si dia itu kenapa? Karena kaya. Masa kamu nikah karena kaya? Lo boleh dalam agama. Ya. Demikian juga li hasabiha karena keturunannya. Boleh. Ya. Jadi seorang itu boleh menikahi wanita karena wanita itu keturunan orang yang terhormat misalnya. Kenapa kok nikah dengan dia? Oh, turunan ustaz fulan misalnya insyaallah ya kan. Kiai fulan. Tapi jangan bangga kalau keturunan Abu Jahal dan begitu maksudnya masih punya nasab nyambung itu ke Arab mana Abu Jahal. Ya. Janganlah kalau yang seperti itu tidak perlu dibangga-banggakan. Walaupun tidak semua keturunannya apa? di belakang hari adalah musyrik semua tidak. Buktinya adalah Ikrimah bin Abi Jahal seorang sahabat. Ya, seorang sahabat. Radhiyallahu taala anhu dan juga keturunan keturunannya. Akan tetapi Perlu diketahui bahwasanya Islam itu mengarahkan kepada salah satu alasan yang paling kuat yaitu agama. Walidiniha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita itu dinikahi karena agamanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fadhfar bi daddin. Carilah kemenangan, carilah kesuksesan, carilah kebahagiaan Ya, dengan menikahi wanita karena agamanya. Kenapa? Karena agama ini akan seorang laki-laki apabila nikah dengan seorang wanita yang beragama ya. Apabila dia menikah dengan wanita yang beragama, maka wanita itu apabila dia baik akan menghormati laki-laki tersebut. Tapi apabila dia suatu saat jelek Dia tidak akan mendolimi suaminya Begitu pula sebaliknya Wanita ketika nikah dengan laki-laki yang baik Ketika laki-laki itu adalah laki-laki yang baik Maka dia adalah orang yang akan menghormati wanita tersebut Tapi ketika dia suatu saat sedang turun imannya Dia adalah laki-laki yang tidak akan mendolimi istrinya Begitu pula sebaliknya, ya. Ketika laki-laki pilih wanita yang baik, yang akhlaknya baik, maka ketika dia imannya lagi naik, dia akan hormat sekali dengan suaminya. Ya, akan sopan sekali dengan suaminya. Akan khidmah sekali dengan suaminya. Manut sekali. Ya. Senang enggak punya istri manut banget? Senang, ya kan? siapa nggak seneng, semoga Allah Alakul Hail, ya janganlah kita ini terlalu uh, muluk. Ketika kita memiliki calon istri, misalnya kita kemudian siap meminang, kemudian ada proses yang namanya apa, nador, khidbah nador, ya melihat calon yang akan dipinang, ternyata ketika senyum, ya. Salah satu gigi taringnya lebih panjang daripada yang lainnya, misalnya. Makanya yang seperti ini janganlah jadi apa? Janganlah dari penilaian-penilaian yang betul-betul ya Allah. Ternyata, aduh gimana itu nanti ya kan? Ya, padahal eh, CV, ya kurikulum vitae betul CV-nya, eh, biodatanya itu semuanya bagus. Cuma hanya satu gigi taring aja yang menyebabkan dia mundur, misalnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya. Kejadian-kejadian yang semacam ini Pernah terjadi dan ditanyakan kepada Masyaikh dan para ulama ya, Syekh Kalau tidak salah Pernah ditanyakan kepada Seorang ulama namanya Syu'bah Ya Syu'bah Apakah wanita Saya mengkhitbah wanita akan tapi wanita tersebut Pincang Apakah saya menikahi Wanita tersebut ataukah saya Tidak menikahi wanita Tersebut maka Syobah mengatakan, kalau engkau ingin gunakan istrimu, ingin ajak istrimu untuk lomba lari, ya, maka jangan nikahi wanita tersebut. Ya, jangan nikahi wanita tersebut. Ya sama halnya Ustadz. Enggak jadi Ustadz. Kenapa? Kurang mancung Ustadz. Kurang mancung, mengantum maunya yang berapa senti. Ya Terus istri antum itu maunya nanti mau dikonteskan panjang panjangan hidung apa bagaimana? Kalau memang mau kontes panjang hidung ya sudah cari yang lain, ya, jangan cari yang ini. Datang seorang kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dan bertanya ketika saat itu Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin membahas tentang aib- aib yang dibolehkan seorang itu mentalak istrinya. Maka suatu saat Ada seorang jamaah bertanya kepada Saat itu ada seorang jamaah kepada, Bertanya kepada syekh. Ya syekh, Istri saya itu ompong Bukan karena sudah tua ya. Istri saya ompong Apakah saya Apakah ompong ini termasuk Aib yang menyebabkan Seorang istri itu boleh ditalak Syekh tidak menjawab Tapi dia malah ketawa katanya Ya Syekh malah ketawa, dia mengatakan Hadi Imra'atun taibah katanya Ini wanita yang bau, bagus ini Ya Wanita yang baik Loh kenapa ya syekh? Lianna halata udduka Karena dia enggak akan bakal bisa menggigitmu Jadi tolong ya Kita ini dalam mencari pasangan Bagi para pemuda yang akan menikah ni ikhwan Dan juga pemuda yang akan menikah lagi Nah, ini semangat ini masyaallah ya. maka ketika mencari pasangan calon itu jangan terlalu idealis banget pinginnya yang tinggi putih baunya wangi suaranya lembut rambutnya panjang kakinya jenjang masyaallah lehernya panjang kayak jerapah pinginnya kayak gitu Janganlah Coba lihat kesalahannya Ketahuilah bahwasannya kesalahan seorang wanita Itu yang akan anda rasakan setelah anda nikah sekian lama Kecantikan pudar sudah Anda tidak akan lagi memperhatikan kecantikan istri Betul Yang ada adalah kesalahan ini yang akan bersisa Pada seorang istri Yang nanti akan menumbuhkan rasa cinta Dan sayang yang semakin besar kepada dia Maka carilah wanita yang salihah Gimana caranya Ustadz? Ya antum banyak-banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Tanya-tanyalah tentang calon istri anda Ya Secara teliti Kepada orang tuanya Antum tanya Saudaranya antum tanya Atau mungkin anda lewat siapa Bertanya begitu Dan dilihat bagaimana sejarah kehidupan dia Latar belakang kehidupan dia Ini penting sekali dalam memilih istri Kenapa? Istri bukan hanya akan anda nikmati Kecantikannya saja Istri bukan akan Anda nikmati kekayaannya saja Istri bukan Anda nikmati nasabnya saja. Tapi istri yang bisa Anda nikmati adalah istri yang salihah. Idza saratka aidza nazarta ilaiha saratka wanita ciri wanita yang salihah. Itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang apa ini kok kajiannya berubah ini. Ana lihat semangat nyatet ini sebab ini. Ya. Masyaallah ini. Her insyaallah. Eh kullu inaa'in bima fihi Setiap bejana akan menuangkan apa yang ada dalam isinya. Ya. Baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengisyaratkan wanita yang saleha adalah alati idanawarta ilayha syaratka wanita yang apabila engkau pandang engkau akan senang. Wih, Ustaz berarti harus cantik dah. Oh. Uh, tidak. Cantik itu bukan kuncinya, tapi menyenangkan. Maksudnya bagaimana? Menyenangkan itu adalah ketika seorang wanita bisa menempatkan diri pada kondisinya masing-masing sekarang kalau di dapur anda suka dia pakai jilbab yang rapet ya pakai misalnya kalau yang pakai cador pakai cador pakai kaus ataukah dengan pakaian yang lain ketika sampai dapur loh dek mana masakannya ya, aku kan menutup aurat bang nih cadornya jilbabnya rapet ya tapi mana masakannya Eh aku kan pakai jilbab bang hmm. Enggak pas Walaupun cantiknya kayak apa Tapi kalau menempatkan sesuatu Tidak pada tempatnya Kecantikannya hilang Anda dapatkan istri Anda Di kamar tidur misalnya Mohon maaf Tapi dia ternyata pakai pakaian lengkap Ketika Seperti ketika akan taklim Gek ngono nah, Bahasa jawabannya ini ya Ditambah megang kitab diajak ya diajak sama suaminya dia mengatakan saya lagi murojaah Bang saya solehah loh Bang rajin ngaji rajin ini masyaallah ketika suaminya sudah misalnya betul-betul minta kepada istrinya Bang daripada gitu Bang nih arqul Quran dibaca aduh ini wanita tidak menyenangkan meskipun dibalik jilbabnya cantiknya luar biasa Senang atau enggak punya istri kayak gitu? Ya Yo, jelas tidak. Ya. Jelas tidak. Ya. Kenapa? Saatnya kurang tepat. Begitu pula sebaliknya, wanita istrinya cow luar biasa. Tapi giliran diajak belanja ke pasar, bajunya kayak baju tidur. Bahkan seperti baju renang ngapain deh pakai kayak gitu kan gue cantik bang biar semua orang lihat bahwasanya istri abang adalah wanita tercantik di kampung ini seneng nggak punya istri kayak gitu walaupun cantiknya kayak apa ini kalau anda lihat tidak menyenangkan ustadz kalau begitu maksudnya bagaimana maksudnya adalah wanita yang apabila melihat dengan kesederhanaan dia tapi dia bisa menempatkan diri anda pulang ke rumah lihat istri Anda senyum senang tidak? Yang mantuk yang punya istri, yang belum itu jangan mantuk. Ya, Insya Allah semangat sekali. Ya, begitu senang sekali Mas. Anda masuk ke ruang ruang makan sudah terhidang makanan. Ibaratnya Anda berjalan di tengah padang pasir jauh sekali. Kemudian di tengah padang pasir itu ada cincin, itu cincin emas, cincin akek, cincin perak, cincin berlian, banyak sekali. Tapi Anda saat itu sedang merangkak karena kehausan. Di samping cincin-cincin itu ada segelas air kelapa muda. Masya Allah. Berapa harganya kalau kelapa muda di sini? Seribu? Dua ribu. Kalau satu butir berapa? Hah? 6 ribu. Pengalaman ya mas ya? Masya Allah. 6 ribu utuh pakai gula. Atau murni? Murni ya. 6 ribu. Enggak ada harganya 6 ribu. Cincin emas satu gram berapa? 500 ribu sekitar ya. Sekitar 500 ribu. Kalau di dunia biasa yang wajar semacam ini, kita lebih pilih apa? Cincin. Dibandingkan segelas air air kelapa muda. Tapi ini, tarolha itu bukan air kelapa muda yang ada harganya satu gelasnya misalnya Rp6.000. Ini hanya segelas air putih. Yang biasanya anda kalau sudah makan di warung Tegal, enggak ada keran air putihnya itu untuk apa? Cuci tangan Sekarang anda di tengah Padang pasir Anda lihat cincin emas bertumpuk-tumpuk Sama segelas air putih Mana yang menyenangkan bagi anda Terus terang aja Mana yang lebih anda pilih Anda merangkak hampir mati kehausan Pilih mana Air putih Kalau saya pilih dua-duanya Tak saki sambil minum air Air putih, begitu masukkan saku, ya Alhamdulillah ini, lantem pilih air putih ya monggo. Tapi lihat saya ingin menggambarkan bahasanya air putih, meskipun bentuknya tidak seberapa, harganya tidak seberapa, tapi dalam kondisi yang tepat dia memiliki harga yang luar biasa. Istri juga demikian, walaupun dia. Kulitnya tidaklah seputih yang kita bayangkan Matanya tidaklah se-apa? Oh, apa namanya? Belalak yang kita bayangkan Kemudian apa? Giginya tidaklah serapi yang kita bayangkan Bahkan giginya bukan miji timun Tahu miji timun? Nah orang Jawa itu gigi bagus itu ibaratnya miji timun Tahu timun? Timun bijinya bagaimana kecil-kecil rapi rata begitu kan Nya Allah tapi ini giginya meji duren misalnya gede-gede begitu ya walaupun seperti itu misalnya tapi kalau dia bisa menempatkan diri pada tempatnya luar biasa inilah berharga yang anda pandang menyenangkan begitu pula sebaliknya anda para kaum wanita sebaliknya mencari suami pun demikian Mungkin banyak sisi-sisi kekurangannya. Pinginnya yang tinggi ternyata dapatnya yang apa? Pendek. Pinginnya yang sempit dapatnya yang lebar, begitu. Ya, pinginnya yang putih dapatnya yang hitam. Pinginnya yang hitam dapatnya yang putih. Maka itu jangan dijadikan patokan pertama. Karena suami yang bagus adalah suami yang nanti bisa menempatkan diri. Pada posisinya ketika dibutuhkan. Padahalnya Masya Allah kekar. Ya. Ini dia idola saya. Ya. Dinikahi sama wanita tersebut. Tapi setelah nikah apa yang terjadi? Mas tolong angkatkan ember. Itu. Isinya bajunya anak yang penuh apa? Ompol dan yang lainnya. Maaf ya dik. Gue lagi... Apa namanya? Apa namanya? Fitness. fitness ya. Ini lagi fitness nih, sibuk. Angkat sendiri aja ya. Ototnya tambah besar, tapi gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Karena sang suami tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Maka ciri wanita yang soleh atau laki-laki yang soleh yang ya, adalah masing-masing bisa menempatkan diri sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, Sesuai dengan peruntukannya. Maka salah satu ciri wanita yang saleh adalah apabila engkau pandang dia, maka dia menyenangkan. Dan apabila engkau perintah dia nurut. Masya Allah, manut sekali. Suruh nata ruangan, Dik, Nanti tolong lemarinya sebelah sini. Oh, gih mas. Ini kalau bisa baju mas disetrika. Oh, gih mas. Masya Allah. Dek tolong bikinkan kopi, ini lagi kepingin kopi. Oh gih mas, berapa gelas butuhnya? Masya Allah, ya kan? Luar biasa tuh wanita yang seperti itu. Dek ini badan agak begel-begel deh. Gih mas, insya Allah. Ini luar biasa. Nah, antum cari wanita yang kayak gitu. ya Antum cari wanita yang sekiranya nanti akan bisa menjadi wanita yang penurut. Bagaimana itu? Lihat sejarahnya. Dia lihat sejarahnya nya dari orang tuanya, dari keluarganya, tanya-tanya kepada hati-hati dalam memilih jodoh. Kemudian ya, di antara ciri wanita yang solihah adalah wanita yang bisa menjaga kehormatannya dan bisa menjaga kehormatan Anda. Itu di antara ciri wanita yang yang salihah, ya. Wanita yang baik. Ya, wanita yang yang baik demikian wallahu taala aalam bisab alakul hal yang jelas e, perlu kita kembali kepada hadis ini bahwasanya wanita atau siapapun manusianya tidak akan ada yang sempurna maka jika kita melihat satu kekurangan pada istri kita jangan kita jadikan itu sebuah sumber kebencian Engkau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan ingkariha minha khulukon. kalau engkau tidak suka pada satu akhlaknya niscaya engkau akan suka pada akhlak yang lain satu contoh begini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalalah al-Zaymin misalnya suatu saat istri Anda kasar kepada anaknya kasar tapi ingatlah bahwasanya di kesempatan lain dia itu wanita yang lembut sekali kepada anaknya. Sudah mendidik anaknya, mengasuh anaknya dengan baik. Ditinggal kerja, ditinggal kemana, ditinggal kemana. Anaknya selalu dijaga. Ini begitu saat itu saat lelah sekali tiba-tiba dia kasar kepada anaknya. Maka jangan sampai kekasaran sesaat itu kepada anaknya menjadikan anda benci kepada istri jangan kenapa ingat kejadian yang lalu bahwasanya dia sudah banyak berjasa kepada anaknya dan ini salah satu uh, antum atau anda memilih calon istri yaitu pikirkan bahwasanya istri anda adalah uh, apa, adalah orang yang akan anda pasrai anak anda jadi anda harus memilih calon wanita yang sekiranya bisa mendidik anak anda. Sering saya ceritakan. Kisahnya siapa? Umar bin Khotob ketika kedatangan e, seorang bapak yang mengadukan tentang keburukan akhlak sang anak. Maka anak itu dipanggil kemudian oleh Umar bin Khotob akan dinasihati. Tapi ternyata anak ini cerdas. Ya sebelum dinasihati oleh Umar, dia berkata kepada Umar, ya Umar boleh, bolehkah aku mengajukan pertanyaan sebelum Anda menasihati saya? Maka anak itu mengajukan tiga pertanyaan. Yang pertama, apa dia mengajukan satu pertanyaan, apakah hak anak dari seorang bapak? Ini yani, bapak itu wajib apa terhadap anaknya? Maka Umar bin Khattab mengatakan yang pertama Sang bapak wajib memilihkan ibu yang baik bagi anaknya ya. Dia harus pinter milih ibu yang baik bagi anaknya Maka kata sang anak Ya Umar wahai amirul mu'minin Sesungguhnya bapakku telah memilihkan aku Seorang ibu yang dia berprofesi pezina Yani pezina aktif. Betul-betul aktif, profesi. Ya, Ini kesalahan orang tua. Yang kedua, wahai amiral mu'minin. Apa itu wahai amiral mu'minin? Yang kedua adalah memberi nama anak dengan nama yang baik. Ya amiral mu'minin. Sesungguhnya bapakku memberi nama diriku dengan nama yang jelek. Apa namanya? Ju'al. Ju'al itu adalah sejenis hewan Ya, yang kalau di Jawa itu suka di, berada di bawah kotoran ayam yang sudah kering. Anda biasanya lihat kalau di kampung-kampung lagi nyapu halaman, ya. Kemudian ada kotoran ayam bergerak sendiri. Nah, jendit, jendit. Jendit, jendit. Nah, kemudian antum balik itu, kotoran ayam itu. Apa di bawahnya? So, seekor serangga. Kumbang, kumbang kotoran ayam. Nah, ini Kumbang ini yang namanya jual. Bahasa Arabnya itu apa? Ju'al. Nah, anak ini dinamakan dengan jual sama bapaknya coba bayangkan. Jenenge uthi-uthi. Ya. Makanya kalau ada bapak ngasih nama anaknya kelabang. Ya. Kemudian apa lagi? Reno. Tahu reno. Hewan yang suka berjalan di tembok menyala-nyala itu. Itu reno namanya. Ya kemudian apalagi e, ya yes, pokoknya nama-nama hewan lah misalnya ya kan dan ini banyak dulu di kalangan apa namanya di kalangan orang-orang e, zaman dahulu ya? ada yang mungkin di antara kakek kita yang namanya kebu icu ya? dan yang lain-lain ya? ala kuli hal kasih nama yang baik yang ketiga kesak kewajiban bapak memberikan didikan yang baik pada anak mengajarkan kebaikan mengajarkan Al-Qur'an kata anak itu ya Amirul Mukminin bapakku ini tidak pernah satu huruf pun mengajarkan kebaikan mudaku ini tugas orang bapak maka yang pertama tadi saya katakan pilihlah calon ibu yang baik bagi anak bagi anak Anda baik maka ketika Sang ibu tadi sudah merawat anaknya. Suatu saat dia emosi, kemudian keluar kasar kepada anaknya. Janganlah kekasaran istri saat itu menjadikan Anda benci kepada istri, tapi nasihati dengan baik. Nasihati dengan baik. Jangan langsung main pukul. Oh, berani ngas berlaku kasar lagi kepada anak saya. Ya, langsung dibukul. Itu tidak boleh. Jangan kita timbul kebencian. Terkadang juga misalnya, kata Syekh Muhammad bin Salih al-Husaymin, suatu saat misalnya sang istri ketika dipanggil, jawabnya itu dengan kasar. Atau ketika diajak bicara, dinasehati, dia menjawab dengan kasar. Jangan pula serentak saat itu Anda mengatakan atau menanamkan dalam diri Anda, saya benci sudah dengan istri saya. Karena dia kasar kepada saya, padahal baru cuma apa? Satu kali Sebelumnya lembutnya luar Luar biasa apalagi kalau tanggal muda Masya Allah, gitu, Masya Allah. Ya? Lembutnya luar biasa Tapi ini karena mungkin dia sedang capek Atau mungkin dia tersinggung perasaannya Jangan kekasaran Dia menyebabkan anda benci kepada dia Karena hari-hari banyak Hari itu dia kasar tapi hari-hari sebelumnya dia apa? lembut, kalau boleh saya ceritakan dan saya tambahkan, bukan saya ceritakan saya tambahkan, misalnya suatu saat istri anda, masak makanan gak enak, asinnya bukan, kepalang jangan anda kemudian menilai istri anda dengan apa, kebencian ah istri memang gak bisa masak sampai disebarkan kepada teman-teman istri saya parah kenapa, masak asin segala gak tahu capek suami kerja begini-begini, masaknya asin padahal satu kali itu Biasanya enggak pernah asin, biasanya malah enggak pakai garam misalnya. Masyaallah gitu. Ya, luar biasa. Ini makanya jangan sampai kesalahan sekali menyebabkan Anda membenci. Suatu saat istri Anda tidak mau melayani Anda atau tidak bisa melayani Anda atau tidak menyenangkan dalam melayani Anda dalam urusan uh, the bed. Hmm? Misalnya ya kan, saya sebutkan di sini supaya anak-anak kecil enggak paham kan begitu. Ya. Misalnya suatu saat dia begitu, tapi ingat, hari-hari sebelumnya bagaimana dia melayani anda. Jangan sampai satu kesalahan, satu kekurangan itu menyebabkan anda kemudian membenci kepada kepada dia. Nah, ini diantara contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Husaymin dan e, sebagian adalah tambahan dari saya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Salih al-Husaymin, bahwasanya hadis ini, itu berlaku juga untuk bagaimana anda bergaul dengan setiap orang yang anda gauli, anda dengan teman anda, anda dengan saudara anda, anda dengan tetangga anda, anda dengan teman kerja anda. Ya? Maka kesalahan satu jangan sampai kemudian dibuat apa, uh, di apa, generalisir begitu ya? Kalau bahasa Arabnya itu ditakmim ya. Jangan diumumkan Jangan dibuat umum Satu kesalahan Jangan digunakan untuk vonis Kholas. Sudah orang ini pasti apa? Jelek Ingat, barangkali dia punya kebaikan pada antum Pada anda banyak ya. Tetangga anda telah sekian lama Berbuat baik kepada anda. Satu kali saja membakar sampah Asapnya masuk ke rumah Oh dasar tetangga memang Padahal biasanya bukan asap yang sampai ke rumah dia Ya, Semangkok so, ya, sekaleng roti, senyum yang setiap saat lewat dihidangi dengan senyuman, sapaan yang ramah. Kalau panen pisang, rakyat tangsa epek, rong epek, yo tekan, kan begitu? Ya. Kadang malah sak tundun, ya dikasihkan semuanya. Kadang sak pohon-pohnya, begitu masya Allah, ya kan? Itu ingat kita kebaikan orang itu, Ustaz perlihati sahaja. Sa, Kenapa? Dia pernah Menyakiti saya Pernahnya berapa kali Sekali tat. Jadi kejadiannya gini zat. Saat itu saya sedang berbincang-bincang Dengan dia, tiba-tiba dia mengeluarkan Satu kata yang menyakitkan Sekali hati saya Berapa kali dia ulang, ya sekali itu aja nah, Biasanya selama ini dengan anda baik Baik, cuma dia saat itu Kata-katanya betul-betul menohok Menghujam, menyakiti Dan membelah dada saya Dan merobek-robek jantung saya Berapa kali? Sekali Ustaz Berapa kali? Sekali Dulu baiknya berapa kali? Ya dulu dia teman akrab saya Ustaz Dia teman baik saya Ustaz Ketika saya tidak bisa bayar uang kontrakan Dia yang mencarikan Tambalannya kekurangannya Ketika saya di kos-kosan gak ada makanan Dia mengantar saya makanan Ketika saya berangkat ke kampus Berjalan Dia tiba-tiba berhenti Dan memboncengkan saya Ketika suatu saat saya sakit Gak ada keluarga yang tahu gak ada obat Dia berikan obat bagi saya Dia tunggui saya Dia doakan saya Ustadz Itu yang diingat Ya, Ini cara bergaul dengan seorang Muslim dalam hal muamalah, ya, maka hadis ini sebetulnya hadis yang e, berkaitan dengan suami dan istri. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, hadis ini bisa digunakan juga bagaimana kita ini bergaul dengan sesama Muslim, baik itu teman kita, tetangga kita atau saudara saudara kita. Demikian Allahumma A'lam. Kita baca fikul hadis, fikih dari hadis. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali: "Naha ar-rajula an bughdhi zawjatihi al-mu'minah, bughdhan kulliyan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang suami membenci istrinya yang beriman dengan kebencian yang sangat yahmiluhu ala firakiha yang bisa menyebabkan perceraian. Ya. Bal alaihi an yuazina Bahkan atau akan tetapi Melainkan wajib baginya untuk mempertimbangkan Bainama yubgituhu minha Wabainama yardohu minha Tidaklah dia menimbang-nimbang Berapa banyak perkara yang membuat dia jengkel Dan berapa banyak perkara yang membuat dia senang Fayak firulaha, kemudian setelah itu maafkan dia. Waya ta jawas dan maafkan kekurangan kekurangan yang ada pada diri istrinya. Waya ta kado bima yuhib dan pejamkan mata, tutuplah mata kebencian anda dengan mata keridoan. Ya ini adalah salah satu cara untuk bergaul dengan seorang istri Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Dan insya Allah nanti akan saya bacakan Bagaimana perkataan Umar bin Khattab Nasihat beliau kepada pembantunya yang bernama Aslam Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik Asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh